الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيداً للمؤمنين وأدخلنا في زمرة عباده المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن عبده ورسوله صادق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Sadaqallahul Azim Hadirin Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Mengawali khutbah ini Mari kita nasihati Diri masing-masing Untuk secara jujur Mengoreksi diri Dan untuk secara sikap Menyiapkan diri Untuk menjalani sisa hidup Yang masih ada Dengan memperkokoh iman kita meningkatkan ketakwaan kita dan mempererat persaudaraan kita sekali lagi mempererat persaudaraan kita oh wow harus kita makin eratkan makin perkokoh zaman now gak model lagi mempersoalkan masalah-masalah khilafiah antar umat islam Tidak zamannya lagi mempertentangkan perbedaan antar sama muslim Tidak tren lagi Untuk mempertengkarkan Hal-hal yang menjadi khilafiah antar kita Ramadan nanti ada salat tarweh 20 Bagus Ada tarweh 8 Bagus Tidak taraweh masih baik, yang tidak baik tengkar perkara jumlah rakaat taraweh. Di Yaman itu sholat taraweh 100 rakaat. Kalau diterapkan di sini mungkin hanya semalam saja berlaku, selebihnya kosong. Akan ribuan jumlahnya masalah-masalah keagamaan kita ini. Yang ada beda diantara sama muslim Karena Rasulullah Muhammad SAW Mengajarkan dan menawarkan Islam kepada kita adalah Beragam bukan seragam Ini yang harus kita sadari Jangan lagi ada umat Islam apalagi mubalik Yang menyalah-nyalahkan kelompok Islam yang lain Kalau tidak setuju katakan tidak setuju Tapi lebih baik diam Karena umat Islam ini semuanya punya guru Semuanya punya dalil Semuanya merasa benar Semuanya ingin selamat dunia dan akhirat Kamu muslimin rohamakumullah Selanjutnya Renungan kita siang ini adalah Waspada postingan Hindari kebohongan Saya yakin Mayoritas yang Jumatan sekarang ini membawa HP Yakin itu Bahkan banyak diantara kita yang HPnya lebih dari satu Buktinya penduduk Indonesia ini jumlahnya sekitar 255 juta Tapi kemarin yang registrasi di Kominfo 300 juta lebih Artinya HP menjadi bagian kehidupan kita Yes, tidak tercela, tidak salah Ada positifnya kok memang HP itu menjadi fasilitas komunikasi Juga menjadi media informasi Fasilitas dokumentasi Bahkan perpustakaan Juga hiburan Jadi tidak ada yang salah dengan HP ini sebenarnya Tapi memang banyak negatifnya dan ini harus kita sadari Menjadi media perselingkuhan juga penyebab suami istri pisah bahkan penghalang keakrapan sekarang tidak menghirankan kalau ada 5-6 orang dalam satu majelis seperti jagongan tapi diam semuanya karena masing-masing sibuk dengan HPnya sendiri-sendiri bisa terjadi untuk satu jam tidak ada yang omong-omongan itu bisa karena lebih akrab dengan HP juga bisa mengganggu kehusuan ibadah. Kalau ada yang lupa mematikan HP jelas mesti enggak kalau pas salat ada yang SMS atau ada yang telepon. Juga bisa menjadi penebar kebohongan. Di sisi lain juga pengajar penyimpangan. Bahkan black campaign. Kampanye hitam kaum muslimin Tentu dalam kesempatan khutbah singkat ini Saya nggak mungkin menjelaskan semuanya Yang ingin saya bidik adalah Keprihatinan saya Perhatian saya Pada Keberagamaan umat Islam Zaman now Yang dulunya Tidak berapa waktu Tidak punya banyak waktu untuk belajar agama lalu menjadikan HP ini atau ID atau internet dan lain-lain itu sebagai marje sebagai guru maka sering Sarah guyyan disebut Syekh Google karena mengapa saja bisa kita tanyakan ke sana masalahnya adalah kalau kita kurang modalitas, pengetahuan elementer agama lalu langsung jujuk informasi-informasi itu bisa kacau bisa bingung. Ini sebentar lagi mesti akan muncul dua postingan bertentangan tentang nisus Saban. Yang pro nisus Saban begitu gencarnya sampai mengatakan siapa yang mengabarkan tentang nisus Sabannya sama dengan beribadah 80 tahun. Yang anti nisus Saban Akan mengatakan itu bid'ah Tidak pernah terjadi dan seterusnya Kamu muslimin rohamah Oleh karena itu di berbagai kesempatan Saya himbau Kalau sekedar Wacana Kemudian Perspektif Pengetahuan silahkan Membaca Postingan Yang terkait dengan agama Tetapi kalau Wilayah amaliah Jangan jadikan postingan sebagai narasumber. Waspadalah dengan kemungkinan-kemungkinan berita hoaks, berita bohong. Dan kalau di bisa mencapai 90 persen postingan itu bohong. Setiap ada postingan begitu dahsyat menyebar, saya melacak selalu hoaks. Kaum muslimin rahimakumullah Oleh karena itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu inja akum in ja'akum fasiqum binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin al-khujurat ayat 6 Hai hey, orang-orang yang beriman kalau datang kepadamu orang fasik Antara lain postingan itu dapat dikiaskan atau dikategorikan sebagai berita fasik dulu. Lebih baik kita menduga begitu. Maka klarifikasi kalau menyangkut agama tanyakan yang ahli agama agar tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi penyesatan, tidak terjadi kegaduan, tidak terjadi penyesalan. Kamu seminumahumakumullah. Kalau menyangkut agama, ilmu agama bisa secara rasional postingan-postingan itu bisa menjadi penambah ilmu pengetahuan. Tapi kalau sudah menyangkut spiritualitas agama, apalagi kalau sudah ilmu spiritual, nggak bisa ijazah melalui postingan itu nggak bisa. Jadi penjelasan misalnya membaca ada uh oh, untuk berobat begini. Dengan membaca ini. Kalau dari postingan di wacoping status gak ngefek. Harus melalui ijazah guru. Kalaupun melalui postingan, melalui SMS harus dari gurunya. Baik ini saja saya ijazahkan kepada Anda. Kalau ada buku, siapa yang membaca buku saya berarti mendapat, sudah mendapat ijazah saya. Itu dodolan buku. Dodolan buku. Supaya laris. Enggak ada ilmu seperti itu ada. Kalau menyangkut spiritual harus ada tafwid, ijazah, pelimpahan dari guru kepada murid. Tapi kalau menyangkut rasional, ilmu intelektual bisalah membaca buku sendiri boleh. Tapi kalau menyangkut ruh agama enggak bisa. Kaum muslimin rahimakumullah terkait dengan nabi Kita harus bisa Berlapang dada Menyikapi amalia umat islam Nisfu itu tengah, syakban itu syakban Tengah syakban Kan tidak ada masalah toh, tengah syakban Lalu diisi dengan amalia Masa dibitahkan Lebih baik mana waktu nisfu syakban Baca yasin dengan sekak Ini kau anak sekak diumbar tapi tidak menghasilkan diomeli, kerojok-kerojok itu jadi beramal baik kapan saja boleh waktu nisfu boleh salat hajat minta dihindarkan mohon dihindarkan dari musibah mohon murah rizki boleh asal tidak dengan nomenklatur sholat nisfu syaban itu yang tidak ada tidak ada dalam kitab fikih apapun zaman manapun tidak ada Tapi kalau sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, oh ada dan boleh. Membaca yasin bagus, hatam Quran lebih bagus. Satu kali boleh, tiga kali bagus, lima kali lebih baik. Jadi tidak usah terlalu rigid, jumut, kaku dalam memahami agama dan sosial agama. Agama dan kemasyarakatan umat beragama. Kau muslimin, wabarakatuh. Terkait dengan postingan, saya sangat berharap kepada penjaringan semuanya, jangan mudah menyebarkan, jangan mudah menyebarkan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. yang direwatkan oleh imam muslim dari abu loroh kafa bil mar'i gaziban ayyuhaditha samia cukup dianggap pembohong orang yang begitu mudah menyebarkan apa yang didengar jadi kita ini bisa ikut andil sebagai pembohong kalau kita gampang-gampang nyebar Berita yang belum tentu benar Apalagi Kena undang-undang IT Bisa celaka 12 Jika itu menyangkut Ujaran kebencian Dan saya menghimbau Kepada semua yang punya HP Tolonglah Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena frekuensi kita Membuka HP jauh Lebih besar Lebih sering dibanding Membuka Al-Quran karena itu saya anjurkan penjendengan membuat aplikasi Al-Quran ketika HP mati atau ditutup kemudian dibuka muncul ayat penjendengan baca cepat kemudian baru buka atau penjendengan mendidik diri sendiri untuk membuka HP harus baca satu ayat dulu itu sebagai tombol hati tombol isin supaya kita ini ndak banget-banget jarak antara frekuensi buka HP dengan frekuensi buka Quran. Nek buka Quran itu telung menit, itu bisa pelulitan misalnya. Setidaknya ngurpeisan telung menit pesan Ini berjam-jam betah. Oke, okay. tidak ada masalah. Asal semua dalam untuk kebaikan. Tapi, ayo kita biasakan tiada hari tanpa Quran. Tidak akan buka HP tanpa membaca ayat Al-Quran Moga-moga kita semuanya Termasuk hamba-hamba Allah SWT Yang diuntungkan dengan kecanggihan IT ini Bukan dicerunturungkan, diperosokkan, Dan terjerumus dengan kecanggihan IT Moga-moga amal kita makin banyak Karena fasilitas amal memang makin mudah Dan moga-moga kita termasuk hamba-hamanya yang selamat ولكن افضل الله يقول لك ان الله يقول الله لولكم إنه الله يقول الحمد لله الله لله الذي هدانا الله وما كنا لو ان لولا يقول الله أشهد أن ان إله إلا الله يقول لا ان له وأشهد أن الله ورسوله لا نبي الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد في عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد قال سبحانه وتعالى وهو استقل قائلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كوا رحمكم الله في الخطبه الثانيه ini saya mengajak panjenengan semuanya Saya ulangi lagi ajakan saya bahwa untuk Jumat yang akan datang dan seterusnya jangan lagi terlambat. Cukup sampai hari ini. Mengapa? Karena orang yang Jumatan terlambat sampai tidak menangi, tidak mendapatkan dua khutbah. Maka Jumatannya sah. memang dia tidak berdosa karena tetap jumatan tetapi wajib salat zuhur 4 rakaat tidak telat tapi begitu khatib naik mimbar langsung les tidur dan itu umum umumnya khatib itu menjadi obat tidur kalau khutbahnya tidak komunikatif sulit tidur minum pil E10 juga enggak tidur tapi begitu khatib naik mimbar langsung les tidak menangi dua khotbah tidak berdosa. Jumatannya sah tapi wajib salat zuhur 4 rakaat. Tidak telat, tidak tidur, tapi begitu khatib berkhotbah dia juga main HP. HP-an. Kan tidak konsen kepada khatib. Jumatannya sah, tidak berdosa tapi juga Haruslah zuhur 4 rokaat Mengapa? Para ulama mayoritas jumhur ulama sepakat Bahwa dua dua khutbah itu Menempati dua rokaatnya zuhur Innal khutbah taini yaku mani zuhur Maqamad rokaat taini zuhur. Dua khutbah itu Menempati dua rokaatnya zuhur Karena sholat jumat hanya dua rokaat Sedangkan zuhur empat rokaat Maka yang dua ditempati dua khutbah sudah saya tulis saya pertanggungjawabkan secara akademik ilmiah di fikih kontemporer jilid 3 sehingga ini tidak main-main saya mengambil pendapat imam syafi'i pendapat kotim memang kaul kotim imam syafi'i tapi ini harus saya kampanyekan karena sampai sekarang masih saja makin besar masjid makin banyak yang telat ayo mulai hari ini jangan telat lagi yang lalu ya sudahlah pecut dijepal nois kebacut diapa no avallah masalah muka Allah mengampuni tapi ke depan jangan lagi malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala jumatan hanya tujuh hari sekali sepekan sekali jamai wis jelas waktu wis jelas kok jitalah itu kenapa urusan dunia lebih pentingkah dengan jumatan yang hanya tujuh hari sekali ini muka muka kita semuanya termasuk hamba hamba Allah yang bisa menerima nasihat ini sehingga untuk ke tidak terlat lagi jumatan amin ya rabbal alamin inna allah ma'aka tawassal nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu allahumma shalli ala muhammad wa ala al muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala al muhammad kama barakta ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka khamidum majid Allah fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat lahya imin ma almat ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله الله يأمر بالعدل والاحسان وايثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم